Di mana hari ini kita akan mendengarkan sharing sukses dari leader yang latar belakangnya mantan asisten dosen, teman-teman. Oh. Nah, Betul. Di sini tentunya beliau sudah sangat berprestasi sekali. Nah, beliau sudah bisa membeli HP dan mendapatkan laptop gratisnya, membeli dua buah mobil dan baru saja kemarin datang dari Thailand, teman-teman. Thank <laughs> you. Nah teman-teman semua ya jangan takut ya hari ini saat belajar saya tidak mengajari karya sebelum tidak dihapus dulu ya Ada yang ada teknik disini? Ada yang ada teknik? Oke okay, kita juga orang teknik ya Kalau orang, orang teknik biasanya gimana? Oke Jangan baik ya. Nah, biasanya orang tadi itu bang bisa. Di sini saya mau sedikit Jangan ya. Jangan Biarkan punyanya biar di Ada koleksi banyak biasanya apa bingung, bingung? saya Bingung acara apa ini, gitu kan. apalagi saya, apa namanya di kampus gak pernah seperti ini. ada acara pertumbuhan ya formal kan tapi kalau ini bilang formal, ya formal itu bilang kaya-kaya kan doken-dogen gimana itu kan nah, buat teman-teman semua, ikinkan saya ya saya pengen share cerita pengalaman saya kan seperti tadi aku bilang, sejauh orang memiliki Pengalaman berbeda-beda ya Nah, siapa ingin saya ingin buat teman-teman semua Ya dari saya kecil, ya Sehat dilahirkan, ada pernah kecil disini? <SILENCIO> <Ya, SILENCIO> Bukan Sibir. saya aja Bukan saya aja pernah kecil, kan soal dulu Dari saya, kalau dibuat enggak Kalau dibuat saya akan ceritakan ya Karena saya gak tau gimana cara bapak saya membuat saya Dari <SILENCIO> kamar Oke, siapa ingin peseringkan Ya gimana saya dari saya kecil Sampai perjalanan hidung saya Kok bisa adanya nih di DM Kalau tahu, saya saya saya Sorry ah, mi ja, je to so da cost kto sa, mi je kemsig sa gyhu nama orennya bandar itu. Dia bawa ketua dia tapi dia bukan Ini saya dulu saya terakhir mau up menjadi seorang karena apa? Saya malas untuk kuliah Untuk lanjut ya. 넣 compañet di sini, ada yang atеко 무 som off? A že paralysena klo? Akde Fernanda Ąo? Ľ Jonong, to dosťa rá? Čacímeme? Ľ Jono a vý delá Čorají je časím som off- eccéled ľónom, beholdí Selamat Bapak saya saya saya jul. Saya Saya saya sekolah saya sampai 5 tahun di tadika. Nah, Bapak saya juga saya saat kita Kepala jam Saya umur 1 tahun ya. Saya September 2018. Tentang juga Karena saya pertama sama anak Adik saya yang pertama selesai Jumlah Kita gak tenjian buat FNB Gak tenjian Gak Saya proses, saya proses gitu. Adik saya yang <SILENCIO> <enggak> proses ya. <SILENCIO> jadi, nah, so, jadi adik Cepetnya adik Ini lebih bagus adik. Jadi saya, Kalau saya sama adik Apa ya Dari nikah Bobi apapun Cuma satu kopinya saya tuh hadir sama dari pasangan seperti itu kita udah bersama kalau saya di luar kalau saya di luar harus di kalau di rumah harus bersiap banget apa ya? luar mabir Selalu sedang bantutu Ya itu Selalu benar-benar apa namanya Dari kegiatan apapun itu beda Dari sekolah Dari kesenakan itu beda Nah kalau saya mau ngomong kecil Tidak banyak yang saya bisa cintakan Karena apa saya dulu Dari kecil bisa Serumah sama desa enggak yang sekarang kita tidak serumah juga Karena dia tidak Saya di rumah Ibu, Adik di rumahnya. Di rumahnya ya, itulah pokoknya waktu waktu Karena apa? Saya dulu pada saat saya kecil itu saya enggak bisa diwejak di rumah karena saya masih di apa ya, masih di sama nenek karena saya sering sakit ya. Dari umur ya? Belum lahir sebelum dari saya mulai umur saya lahir. Dikarenakan Dalam kandungan itu kata ibu saya tujuh setengah bulan Ya, tujuh setengah bulan, belum sampai setengah bulan Ya, gimana pada saat ibu lahir 4, belum 7 hari Nah, itu masalah pada tubuh saya seperti apa ya temannya di... Pembatau Ah, Pembatau ya, nanti Pembatau juga ya, apapun adanya kuning kadangnya Ya, tapi sekarang enggak sih, terlalu banyak, banyak ya, seperti <laughs> itu nah, itu sampai saya sejujurnya nanti, ya sampai 2 bulan di, di rumah sakit pulang seminggu ke rumah maka gak sampai seminggu rumah sakit saja ya, saya mantelan rumah sakit lagi <laughs> makanya sampai saya SD, ini sorry, PK sudah mulai membaik ya, membaik, membaik, membaik bagaimana nah, pada saat satu SD ya SD, saya ada satu Masih sehat ya. Pada saat saya dulu mungkin 11 2 semester ya. Ada yang kalau tentang keterulangan, dulu enggak pakai semester keterulangan ya. Oh, ada yang mesti kita suspend so semester ya. ya. kita dulu pada saat itu enggak pakai semester per keterulangan dalam setahun itu ada 3 keterulangan ya. Gimana keterulangan pertama saya sekolah keterulangan ke-2, kembali saya sakit. Makanya SP saya 7 tahun dan itu apa? Masih sementara sekolah sama. Tapi ya penyetuhan itu baik ya sementara kesenangan dan nah, apa, apa namanya bisa lanjutin sambil didik ya nah itu pada saat saya kecil oke, ini saya SMP ada cerita apa saya SMP karena perkaulan saya SMP terlalu buruk ya, baik dulu baik baik baik baik baik, baik. Pada, pada saat saya ditinggal sama SMP eh, itu kelas 3 SMP nah disana saya merasa kalau mental saya disanalah saya berbunyak ya nah itulah makanya yang paling saya hancur itu adalah SMP gitu you know. Jadi saya eh saya baru saya anjing sekolah, teman-teman. buat kerepotan. ya. Pernah enggak di sini ngerokok sama sampang sekolah? Bro. Nah, <tuk> kita spesifik, ya. ya. Kalau <tuk> saya buka <mula> di bahas. <tuk> saya turun ke bawah, jajan sampangnya. Sampo <tuk> rokok gitu kan. Ayo, dia satu banget dia. Ya. Saya juga lepas, ya. Karena saya dari Desa Ada saya yang tadi rokoknya di dalam satu balik ada? Ada. Ada? Ada. Jadi aman. Ya, saya paling jauh rokok itu di tas. Nah, oke. Paling jauh itu saya sampai di bawah jok. itu, ya. Saya pernah di juga pada saya SMA, juga sama orang tua saya. pernah di Ada yang murah? Nah, Enggak nah, Berarti kalian lebih baik daripada saya Jangan minta diusir ya, <laughs> diusir, ya? Saya diusir sama orang tua saya karena kira apa Pada saat itu Saya minta sesuatu Ada yang tahu jamannya Blackberry? Tau oh, oh. Blackberry itu murah kan? Tau oh. nah. Saya pada saat itu ada Blackberry di atas 4 juta Saya minta sama papa saya Berarti nasih Saya marah diusir sama orang tua saya dan Baru saya tahu apa tabak saya dapat gaji cuma 2 juta. Kalau dibeli 2 bulan kita tambah. 2 bulan kira-kira enggak di luar kan benar sebenarnya. Nah, di sinilah pada saat saya diusir saya sebagai pengelola, pengelola-pengelola itu orang ya. Kalau orang bilang saya untuk orangnya super band gitu kan, super tanggap, sekolah Sri Kalau polos, tempatnya di mana? <tuk> <tuk> kalau saya bolos tempat saya bukan di tempat nongkrong bukan kalau saya bolos pasti saya di kos kalau gak di kos di kalau gak saya suka tentang daya semua nah itu saya di kos sampai saya dulu sempat karena saya suka bolos ya punya markas. sama teman saya ya, kita berlima Banyak besar Kunci, ada tempatnya Ya, ya tempannya. Jangan hidup, jangan hidup ya. Itu pasang dulu Udah-udah sekarang kasih Kunci di ada tempatnya, eh, siapa yang ajak? Silahkan ajak di sana ya. Gitu, ya Sekali naik, harus masuk Sekali naik, harus masuk gitu kan. Naik apa? Ada, ada lingkarannya apa? Ada Agar, ya kalau kita apa namanya saya misalkanlah pada saat masa saya berdoa kembang kekuayaan artinya saya pada saat itu suka minum ya suka cinti ya suka nyeret juga saya cuma kasih kepada pada nah saya jadi sibuk terutama di sana tapi semoga tidak ada sampai pernah terjadi sampai pernah terjadi saya seperti itu tapi dia mau ada yang paham Dek bekerja aja di Banda Aceh boleh. Oh ya, gue kalau enggak siapin Karena saya pada saat SMA, saya udah memiliki uang dari keringat sendiri Ya, karena apa, mana pada saat saya udah baik-baik Makanya enak Ya, sana aja coba Kalau kalian punya uang, jangan coba baik-baik Iya, daripada banyak kita sama orang luar, ujung-ujungnya bagi nangkal di luar, masalah Iya, kalau dari uang sendiri kan gak Masalah itu dalam dalam. Ya, karena saya ini, seperti itu teman-teman Belajar. Saya ke rumah, sekolah, ya pagi sekolah sampai jam 3. Ya pulang sekolah, biasa dulu biasa ritual itu aja yang dia ada setahun selama, selama 3 tahun dia dua minggu luka sekolah pernah dicari perkos atau berupa nah gitu lah gak tau saya guru pas ya. yang ngajar terakhir di belakang saya, gak tau pas saya mau bekerkos, <susur> terus di sama temen saya, tak biasa namun kalau nanti kan, lebih baik lebih kosa gitu nah gitu kan? nah pas itu guru saya ngajar terakhir tadinya dia biasa, siapa di kelas gak ada ini tadi saya berpasang besoknya apa? di panggilan nah ya ya seperti itu saya sering kali seperti itu teman-teman semua ya nah apa namanya dengan hal-hal seperti itu pengalaman saya untuk seperti itu ya tapi semua itu bisa berubah ya semua akan bisa berubah melalui pengembangan diri kita ke depannya seperti itu ya oke okay. so, nah ini posisi saya dapat kerja ya nah Ini, ini, saya, ini, saya, ini teman saya. Ini pada saat kita kerja di bengkel, kita julukin diri kita eh ya. namanya ala-ala kayak dulu kan gitu Ini saya apa namanya? julukin diri saya waktu itu duo kapol. Ya, auto kapol. Auto kapol. Hah? Nah, pada saat siang hari, <tuh> empat malam harinya <tuh> itu. Itu saya habis A. Saya al akhirna radik ya sehingga radik saya pernah kegerdi berputar berapa ya bukan dari biasanya bongkar ya, kunjungnya apa, bongkar ayam pernah <SILENCIO> ada yang pernah itu, itu saya alami teman, -teman semua ya nah ini, saya sempat kerja di Cibes awal-awal Cibes keluar itu saya sempat pegang 7 online Cibes ya, di Cibes, 2 mamamie itu sempat saya pegang ya, kenapa bukan saya pinter saya menjadi seorang spabeser, bukan karena keadaan yang membuat saya harus ada di sini ya, yang punya ini, yang punya usaha ini adalah bos dari saya ya, ya karena buat bapak saya, apa namanya, kita sama bapak saya salah satu anakmu harus ada yang murus. ya salah satu anakmu harus yang murus yang pertama saya serangkan ke adik saya adik saya bertahan sangat lama, teman-teman semua cuma satu minggu tahun gak kuat habis itu pasrah ya, mau gak mau saya berhenti kerja di Delo ya, saya sempat dari Delo, sempat kerja di Delo Suzuki belum lama saya kerja, baru hitungan bulan dise. sini. setengah tahun. Ya, tapi saya bilang sama teman sini karena apa saya akan kembali basic saya di mana juga padahal saya SMA, 2, kuliah tapi terus lagi satu, lagi satu ya. mana pada saat Nah, kalau saya bilang nilai saya gak perlu tau sangat nah, bagus-bagus sama saya saya mulia, tapi gak tau kenapa saya ditawarkan menjadi seorang instruktur ya, awalnya saya menjadi seorang instruktur, nah ini dia ya, saya kerja sempat jadi awal, jadi instruktur dulu, sebelum menjadi ASKOS, ya, ini lumayan panjang juga lumayan panjang juga perjalanannya saya ya. ini saya sampai ASKOS ini saya garam selama 5 tahun dan ja, pertama saya jadi instruktur habis itu jadi asat ya ja, baru ke asdos nah di sini daripada saat ini saya jadi instruktur ini apakah saya mendapatkan ya melakukan pelatihan-pelatihan sama seperti artinya pembelajaran-pembelajaran seperti saya bilang kalian sekarang pembelajaran betul ja. betul biayanya 15000 kalau kita kuliah ya Kita, apa namanya, melakukan pembelajaran-pembelajaran sendiri pula Artinya, pelatihan yang membiaya itu diri kita Untuk siapa? Untuk kampus Ya, tapi kalau kita di sini membiaya diri kita untuk? kita itu bedanya, ya, total keusahaan ini Oke, ini saya sampai akhirnya saya terjadi di tram asisten dosen ya di asisten dosen di apa namanya diminta sama direktur untuk lanjut ke dosen siapa mau no. karena apa? pekerjaannya lebih banyak ya selain di itu tidak lebih kalau di sini sih saya tidak terlalu bisa dapat ya saya dapat disini cuma 5,6 juta ya selama sepulang kalau saya sebelum memulai bisnis ini ya kalau ngomong gaji beneran ya karena bukan di sini aja ya bukan di sini aja bukan di artinya di kampus saja karena saya dulu ada yang ngakak orang partai sini atau oh, enggak ya saya orang partai teman-teman semua ya kalau orang partai tau kan orang partai gimana orang politik tau gak orang politik gimana ya. ya saya orang politik juga dulu belum saya di BAC belum saya di Nopsemi di Tauanet ya saya rakam tiga pekerjaan kalau waktu padat kalau penghasilan sebulan itu tembus hampir 11 Jadi gede kan gede kalau kalian memilih penghasilan sebelah kita apa yang kalian pikirkan? apakah mau menjalankan bisnis itu? belum tentu kan? belum tentu ya tapi mengapa saya menjalankan bisnis ini? kan seperti itu ya seperti itu teman teman semua ya saya belum gede banget tapi capeknya minta ampun Gak pernah, apa namanya, gak pernah ada waktu untuk Belum pulang kerja, dari August belum mulai proposal Kadang-kadang jam 2 pagi harus terjun ke mana gitu Ke DPR, CAC, BCC Nah, sana lagi Nantinya kerja lagi, belum ke sini belum ke sini ada waktu istirahat, kanan-kanan, ya, seperti itu Tapi, nah artinya bersyukur sekali teman-teman semua Artinya sekarang dilengarkan usaha ini, kan seperti itu, ya oke Nah ini saya diperkenalkan di disini teman-teman semua ini Nah pada saat kalian dikenalkan usaha ini Kadang-kadang sama teman-teman kalian Ya Pikirannya apa? Udah percaya atau gak? Enggak no, no, no. Ya. Sama Ya sama ya. Tapi pada saat yang namanya kita hadir Siap. Pada hadir kesempatan pertemuan Oke okay. Di saat kita bisa semakin percaya lagi Ya saya juga sama Bila kalian semua ya oleh para penggunaannya sehingga saya mau di bisnis ini mau meninggalkan pekerjaan saya yang dulu tahu gak? pengen tau gak? karena siapa. Oke, <SILENCIO> yeah. oke. Kenapa? Set jadwal hari pagi sampai malam, pagi sampai malam cuma dapatnya ja, segitu. Pas mulai ketemu bulat dapat aset. Mungkin salah memang enggak benar. Kata seperti <SILENCIO> itu artinya teman-teman semua saya orangnya super, super dinaktiv, ya. Karena main sense saya ada bekerja sejak artinya dari pagi sampai malam hasilnya berapa? di gimana caranya kita menambahkan uang instan itu gak ada menurut saya ya pada saat itu ya nah dimana 2018 saya ketemu bisnis ini ya bukan tentang bisnis tapi mengawali dengan produk ya tanpa kita sengaja saya sengaja ketemu apa namanya mentor saya sekarang kita sama-sama orang tamaran ketemu di bianya ya ketemu di bianya nah disana saya cerita tentang yang namanya Brodo oke dimana saya singkat cerita berhasil pakai program Ambil pake produk ya Artinya istri ambil juga Sampai itu orang tua juga semua Nah di kedama lah saya namanya bisnis Ya bisnis ini dimana saya di awal terus di follow up Ya diajak pertemuan ya pertemuan seperti ini ya. Saya sering di telepon setiap 2 hari sekali ya dan kedua di chat setiap hari Yang ketiga diajak meeting ya Seminggu sekali sorry seminggu dua kali ya apakah saya mau? enggak nah. enggak teman teman teman ya. karena seringnya saya di telepon jadi aja seperti ini rasa pingin menghargai betul? Nah, rasa pingin menghargai saya keluar, keluar dimana pada saat itu saya mau ikut ke pertemuan ya dimana dalam suatu pertemuan itu ada namanya bisnis seminar pada saat itu saya awali pertemuannya Ya, tadi nah saya saya ketemu di Pokemon teman-teman semua, ya. Sebelum saya lengkap, saya udah memikirkan dari rumah, alasan apa yang harus saya keluarkan supaya saya enggak lama di Ada di sini gitu, Pak. Iya, Ada. Ada sama. Ya, saya gitu juga gitu, Pak. Dijalah berpikir tak alasan apa supaya saya bisa cepat pulang bersama. Karena saya pengin menghargainya. Tapi di sana, ya tahu mereka belajar saya bertemu dengan saya Tapi saat itu sampai mengikuti akhirnya. Ya pada saat Seperti itu teman-teman semua Nah, ini saya ceritakan pada saat itu tentang yang namanya Imbian. Mungkin kalian sudah menemukan tadi. Nah, dari Imbian inilah yang saya mulai terbuka, ya, dari impian mulai berumah. Karena waktu tidur saya disuruh memiliki usaha sama orang tua saya, sedangkan ekonomi da saya median, Untuk modal, ada. Ya? Yang saya pikirkan, saya ini, ya, bibi saya ingin memiliki usaha, membahagiakan orang tua dan memiliki mobil itu di awal karena apa? dimana? pada, pada saat dulu saya kerja orang tua saya pernah bikinan gara-gara kita gak punya mobil nah itulah jadi alasan saya teman-teman semua ya nah siapa tahu buat teman-teman semua menemukan impian yang kalian temui ya coba aja gerak ya saya sudah membuktikan sedikit tidaknya impian saya, kota mulai terhujud, mulai di sini ya, seperti itu nah ini saya dikenalkan juga tentang paradigma di sini pensel saya dibuka ya, dulu saya ada di sini teman-teman semua ya saya kerja, ya saya ada di paradigma umum ya saya bekerja untuk mencari penghasilan untuk mewujudkan impian ya, 8 tahun saya kerja impian saya yang gak ada yang terhujud. ya, cuma satu, nabisin uang aja Itu ya hampir itu teman-teman semua karena kalau pikir mindset saya ya, habis cari habis cari nah dimana pada saat kita gak bisa kerja penghasilan itu gak akan mungkin karena kita sakit tak lama pun ya nah disinilah saya merupakan mindset saya ya, ke paradigma sukses dimana dalam paradigma sukses ini saya diajarkan untuk membangun aset seperti di bisnis ini ya. dimana setelah-setelah saya bekerja dulu satu tahun saya bekerja ya Saya mengimbangi bisnis ini Makanya Saya pribadi kadang-kadang menemukan Anak-anak artinya tim kerja Yang alasannya Gak bisa jalankan bisnis Karena kerja maupun sekolah Mengapa kadang-kadang saya berpikir Kok itu jadikan alasan Sedangkan Saya memulai bisnis ini Saya kerja dari jam 7 pagi Udah berangkat jam 8 sudah dikantong, jam 9 baru selesai ngadap kalau jam 10 ya baru habis kita absensi jam 11 baru pulang setahun saya jalankan bisa satu setengah tahun saya menjalankan bisnis ini hasilnya gak ada. nah pertanyaannya masalahnya di mana dimana? kitanya seperti itu teman-teman semua makanya kalau kalian ingin berhasil cepat ya ilangkanlah arah sepeda ya, sepeda oke, kalian kalau kita gak bisa bekerja asetnya di penghasilan pasir dan impian kita pun akan beri ya, nah oke, okay, ini ya ini saya kasih gambaran buat kalian juga, ya, duit, kalau kita ngomongin kalian, pada saat kalian nanti tamat SMA, nanti tamat ya kalau kalian kerja paling banyak kalian akan dapat gaji 4 juta. bahkan kalau kita liga akan sama karena WMT terbesar balik itu cuma ternyata 3 juta ya rata-rata orang baru kerja dapat 1,2 sampai 2 juta kalian sekolah SD berakhir TK ada yang TK ini sih? TK 1 tahun SD? TK 1 oh, tahun ada yang R1,2 tahun? ada oke ada oke ya SMP? 3 itu udah berapa tahun? sebelah 10 tahun sekitar 3 13 tahun kalian sekolah apakah layak dapat uang bagi tak segera Aliap tahu berapa uang yang dikeluarkan oleh orang kelas untuk pendidikan sedangkan kalian dapat gaji cuma 2 juta sebulan sedangkan kok itu ya 2 juta itu Katanya saya orang tua bener untuk untuk kepenuhan, untuk kepenuhan diri sendiri aja kurang apalagi kan seorang aku makan gitu seperti itu, benar gak? ya, seperti itu teman-teman semua ya, oke okay, ini saat saya memulai bisnis semua saya kendala itu saya hadapi ya, kalian juga pasti memiliki kendala tidak di bisnis di, luar, di luaranku akan ada jalan ya, nah ini teman-teman semua semakin tinggi hasil makin besar tantangan ya, tantangan di bisnis ini sangat besar sekali saya bilang karena apa? hasilnya Armin ini deh. hasilnya gak teriak berapa kalian ini tak segitu kalian dikasih sama Mr.B seperti itu ya oke ini tetap saya tidak dihubung pasangan ini ada yang tidak dihubung pasangan? oh enggak udah? Oh, oh. jangan gini yang kata ngajik gitu. nah pertanyaan saya sekarang ya pertanyaan saya yang membiayai kalian semua oleh Allah Tuhan yang membiayai itu kalian Allah Tuhan api turunnya sama sama bahasa kalian dulu. Oke, sebaliknya juga. Perhatikan pada saat kalian belajar aku dikerahkan di sebelah Dia bisa ngidukin kalian? Apalagi di duluan ya. Apalagi. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini yang gak ya baru mau masuk kamar itu kita <tuh> <tuh> <tuh> pernah berjati ya saya pernah berjati ya saya mendapat keluarga disini titik, titik saya yang titik saya pada saat itu saya sempat dikini sama istri apapun pilih aku atau bisnis <tuh> oh. <tuh> itu itu kalau apa pada saat itu ya dia kasih hubungan seperti itu kalau kamu enggak kuat sama bilang misalnya karena apa ada anak bayak ada orang tua yang orang tua saya Kalau kamu siap bahagia sama saya, ikuti saya. Kalau enggak silakan juga saya saya, Kalau kamu berani melakukan pilihan tadi kamu melihat tanpa cuma sendiri. Masih ada. Kalau misalnya kita pasti bisa yang Oke, online saya orangnya dia dulu punya HP yang ja, hm. bagus punya dulu. Ya. Ya. Di Instagram punya Twitter punya, punya Facebook punya paket scroll punya Facebook pernah posting tapi saya Nah, gitu orangnya. Seperti tapi semua sudah di sini. Oke? Nah, malu untuk promosi ya. Karena bahasa pergaulan saya dulu bergaya hitam. dunia putih. Hitam sama putih, sambil teman saya aja Ya, sampai yang pernah bawa keinginan sama saya dan akhirnya di bawah pantat ini habis itu dibawakan kita saya kamu kasih waras jadi orang tapi saya di saya berpikir orang tua saya luar saya itu tahu jiwa saya makanya memilih sangat berat dan ya karena mengukur ini mengukur itu di alat harus kita aslinya. itu saya baru di sini banyak orang tapi karena saya sering melakukan, ada gak yang berguna? begitu juga kalian, kalau kalian lakukan agak bagus pasti akan ada orang yang berguna ya seperti itu oke, okay? nah ini alas saya berjuang di bisnis ini, ya setiap orang memiliki perjuangan, pakai kenala, ya kalian memiliki juga untuk berjuang juga kan menurut saya ini nikmati setiap proses yang kita lalui kemudian setiap kalian berjuang menerima ilangan ya tolak atau apapun, ya dari teman gak ada dukungan orang tua tipati aja setiap proses yang kita lakukan ya yang kita lalui itu tipati hati tanpa kita sadari kita akan dibidikin ya, seperti itu oke, nah ini yang saya pingin ya, alasan disini saya punya penghasilan yang lebih besar ya, anda gak pingin penghasilan yang lebih besar ada, ada. ada. Manusiawi. Ya. Ya. manusiawi ya oke, yang kedua saya tidak sekali diatur oleh bos Siapa orangnya yang sudah diatur? Ada yang sudah diatur di sini? Ya. Yang tidak sudah diatur? Saya. Ya, ketika kalian tepat ada di luar ini. Amin. Ya, Seperti kita di sini, usaha di di bisnis ini, kita adalah seorang Ya, kita adalah seorang dan ingin mengubah derajat warga ya sehingga di layanan ada di warga ya Bapak-bapak semua ada dua layanan sehingga di sini saya pengin berubah derajat warga adanya oke nah online apa Nah, di desa Sampat Balangbuk lah langsung siapkan teman-teman semua ya merantau ke Sumatera. Ya, Sumatera. Untuk apa? Untuk diantar di rumah capek, menolongan aja dulu. Lebih Nah, ini saya sosialisasi juga sama-sama di grup sempat kami sempat saya tidak dapat ikut karena sekolahnya betul sosialisasi kan apakah sekolahnya negeri kan berdasarkan itu maka kalau mungkin kita sosialisasi oke nah ini kembali saya lakukan lakukan lagi karena lakukan juga saya Oke, impiannya apa teman-teman semua ya, fokus Ya, ya pengajar Insta Muda adalah tujuan saya Ya, pengajar Insta Muda untuk membuka usaha, usaha Ya, usaha-usaha Ya, impiannya apa dengan fokus ya, ya, fokus pada proses Yakin, yakin teman-teman diwis yakin gak pada Nah, ya eh, Oke. Kita yakin, aku nanti. Oke, kita percaya Nanti bisa, itu orang sahabat Insta Muda yang udah luar Ya, ya. Oke, tadi dia kan menyerah, mau tidak mau tetap jalan. Ya. Mau tidak mau seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, teman ya. Saya kita prinsip dengan konsisten dan komitmen Oke. Nah, lagi teman-teman semua. Saya bisa seperti ini. Ya, saya berterima kasih Buat komunitas kita Beri puas dulu Buat komunitas Wario Teman-teman semua ya. Di komunitas Wario ini ya, Kita ada keluarga juga disini Ya, kesuksesan dibangun dari keluarga Ini yang berjadikan Ya, karena rasa Keluarga dari Wario ini Saya memiliki ya Keluarga kedua saya Ya, nah Di komunitas inilah yang saya menemukan Keluarga saya mungkin masalah yang saya hadapi di rumah tapi di sinilah di keluarga komunitas saya ya, yang merangkul saya yang memuatkan saya kembali ke dalam kehidupan. Ya, Bapak, Ibu, kalau memiliki komunitas, ya warnalah bersama komunitas kalian, percaya pada komunitas kalian, ya karena itulah akan merangkul kalian selamanya. Ya, seperti itu pengen saya ya maka dengan masa keluarga kalian selalu tumbuhkan dalam satu komunitas kalian sehingga apapun ya perjalanan itu kalian itu akan ada yang selalu bersungguh kalian oke seperti itu ya nah ini tadi asal yang saya lakukan sama saya juga juga jualan dengan teman-teman semua dan ini salah satu juga ada yang testimoni dari produk dan sekarang adalah dantang juga di dunia jadi sekarang ini jauh memang posisinya tidak kalah ya seperti itu teman-teman nah lakukan terus sampai menemukan polanya ya jangan baru sekali mencoba baru selesai sekali mencoba selesai jangan lakukan lakukan lakukan sampai kalian akan menemukan PTA polanya tersebut teman-teman semua -teman. oke nah ini ada beberapa hasil dari tim-tim saya yang saya ajak boleh disini ya Anda bisa ambil motor, ya ini namanya Pak Arif ya, motor, motor dan ada sebagainya kerugunya kerugunya yang belum, eh, maaf, apa namanya bank -bank juga, ya. dan apa namanya ini ada yang kemarin banyak juga yang harus berjalan oh, ya. dan juga ada juga yang selalu berjalan ya. nah, kalau kita mau melakukan hasil itu masih akan ada ya, dimana bank -bank tu č pearlsafríku bin ukivazo Merkel google kacksvedúja, skako st pre 1,2 mľúina ane sa nač석 lekasč société noktú keďžei kண trendy tie semiché Ok ack, e konec? Kováčil 3 autorít youtubers pre 9ª saust sym simulations Zále to è 100maya v 10aime 20-25 plate Zále tamo joie v 10 awful Energie t Exodus Sobreton saya nikah Ya Maret Suami-suami motor Dan saya selalu motor saya sebenarnya Yang ambil gue Januari 2012 Yang ambil saya pikir Pada saat dikerjaan masih kerja Yang awal 2019 Saya bersuami motor Akhir 2019 November Saya bersuami mobil 2020 Saya dikasih jalan-jalan praktis penyelam Emang mbak Mopi.com Jidungan Mopi Tuhan sama orang Selatan sudah ada tahun 2021 2022 saya buat pacu ya habis itu karena istri yang minta sayang istri, <tuh> <tuh> Isteri, istri, saya istri. Kata -kata mobil manual enggak <tuh> mau pakai okay. ya karena saya saya istri, jat -jat haru bahagia kan masa kita dulu dulu apa-apa kita mengarah ya oke ya nah lalu ini ini juga saya langsung diri sama saya tapi 2022 saya dan okay. nah, saya bisa mengucapkan terima banyak yang 2022 ini banyak apa ya print saya yang sudah saya bisa begitu ya banyak proses yang saya dapil dari dulu dan banyak bim yang saya bisa sedekah begitu juga kalian ya kalau kalian mau kunjungan kuadran kalian apa namanya Ya? Nah, saya bisa membintang ini semua, teman-teman semua Jangan sendiri Nah, ada yang bekerja dan ada yang Yang selalu membintang, dan membintang saya Tapi itu sendiri, ya Oke Ini nama semua Saya memiliki orang tua Ya Orang tua saya di bisnis sini Ya Seorang ibu dan seorang bapak Udah lo let Yang memiliki seorang mentor Yang mengajari saya Dia gak bisa bawa kotor Tapi dengan ketulusan Intinya dia Dia selalu mengalami Segala caranya dia Supaya dia bisa mengajari saya Orang yang selalu ada Dari saya memulai disini osa masak ini enggak bisa bawa motor sampai. Lemak bisa mobil sampai Tapi kalau setel pun Beliau pasti laptop. Di sinilah bahasa cerpet. Dia mau luar biasa. Denganku masalah nama SD. Tapi saya menurutkan belajar Dia mau mengajarkan saya apa yang saya kepada bisnis. Wassalamualaikum. atau anaknya itu. Sampai. Dia dapat. Dupa akan dibelanjai. Dia selalu meningkat. Apa yang dia itu? Apa Pada saat saya masalah pada Masalah pada orang tua. Dialah yang selalu ada. Beberapa menyentuh pengalaman saya. Kalian diundang ke sini walaupun benar kalian tersinggah ke tempat buah. dia peduli masa depanmu? Dia masa depan kurang Mungkin tadi ini kalian alasan kalian kalian kalian memiliki sangat banyak awas untuk buat itu So pode sifat saya. Ibu saya sangat pintar sampai saya seperti tidak dapat kalian pada saya sakit pun benar dia pertaruhkan sempat apa yang dia buat saya saya belum balas a pésar nebo. A pása, pôde a pása, a pása, pása, pása nebo. A sa nebo, sa nebo, sa nebo, sa nebo sa nebo sa nebo. kalau enggak pada to Ini kalau dia enggak. Saya bukan suruh rumah lagi sama Bapak. Itu saya bawa sampai detik. Saya belum sempat foto mereka juga menurut. Enggak mau saya. ini bapa saya orang yang pertama sekali saya orang yang pada saya aku dan saya di mana ibu yang dia lakukan pada saya dari dulu orang saya saya bapa saya jadi itu dia saja. Tapi baik. Sudah mau So that orang yang tolong itu dan jual tanah habisannya direngaga keadaan Sakit merep de'a. Saya bilang pada diri saya. Sampai kita punya mobil buat leka kan dan lu mer. Saya dapat peluang ditera, yafirmu jangan menunggu saya orang yang tidak pernah ale banky sa ja udelam kariéru. Pána, pána, saya pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, pána, itu yang saya Dan yang itu sangat adalah gerakan yang sangat luar biasa sekali untuk kecepatan perubahan dan dia apa? dan baru Kalau kalian sudah menemukan alasan. Ayo ke lapangan. Berbisiklah kepada teman-teman kalian. Perubahan diri bukan perubahan diri dan peluang pada perubahan demie, Buapusing, apapun kondisi apapun keadaan itu bukan alasan coba kebahagiaan ke itulah yang utama kemana Bukit. Kuatkanlah semua. Kuatkanlah mental terutama. Bisikmu lagi, tenang, tenang Percaya. Bisikmu besar. Begitu juga buat kalian. Ya presiden bola kita Andalusia. kita Apa medannya sekarang? Kalau kalian yakin kalian itu hadir. Sedikit dua tangan ke depan. Apa yang kita dapatkan, kalian juga Jangan kau pandang lagi sampai kapan? sampai waktunya kata, waktunya kamu waktunya dari saya kita sama-sama sama. anda saya Dobrý večer, dámy a páni. Ja sa dneska slávstvujem.